Assalamualaikum Saudarluun, berita pagi di siaran ini Rabu 5 Juli 2017 dibacakan Ardian Saat pelantikan gubernur Aceh hari ini ruas jalan Dalberi ditutup. Polisi ringkus orang pengedar sabu-sabu di Gayo Usai lebaran banyak warga yang menggadaikan emas dan kendaraan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Dalam pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Irian Syah yang dijadwalkan hari ini oleh Menteri Dalam Negeri, sejumlah ruas jalan menuju gedung DPRA di Jalan Tengku Daud Berih, Banda Aceh, tempat berlangsung pelantikan ditutup total untuk lintasan kendaraan umum. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi Tegu Saladin mengatakan penutupan jalan dimulai dari Simpang Jambu Tapi hingga Bundaran Simpang 5 dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat hingga berakhir semua prosesi pelantikan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ia menuturkan di sekitar Simpang Jambu Tapi dan Bundaran Simpang 5 ditempatkan petugas gabungan yang berjaga. Sebagian ruas jalan Ratu Safia Tudin juga ditutup karena di sana akan dipenuhi oleh masa dari tim Sesi Ruandi dan Nova yang mulai memadati kota Banda Aceh sejak tadi malam yang datang dari berbagai daerah untuk mengadakan syukuran. teku Saladin meminta kepada seluruh personel di lapangan untuk berkoordinasi meliputi petugas Polri, TNI, dan instansi lain. Karena bila ditemui ada kendala dapat segera diatasi bersama dan permasalahan tersebut diharapkan tidak melebar. Sudarlun aparat kepolisian dari Satres Narkoba Polres Gayulues Meringkus seorang pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu di kabupaten itu Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Penampaan, Blank Kejiren, Kemarin sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Dari informasi yang diterima seram FM dari kepolisian Tersangka pengedar sabu di Blank Kejeren ditangkap polisi di rumahnya Setelah mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, di sebuah rumah tersebut dicurigai sering terjadi transaksi narkoba. Bahkan dalam penggerebekan, polisi mengamankan seorang tersangka bersama barang bukti 4 paket kecil sabu. Kapolres Gayulu Saka BPE Kasul melalui kasat narkoba Ibtu Budieka mengatakan personil satres narkoba meringkus dan mengamankan seorang tersangka pengedar sabu-sabu di penampaan Blankujeren. Tersangka diringkus dan diamankan bersama barang bukti sebanyak 4 paket sabu seberat 4,19 gram. Ibtu Budieka juga mengatakan tersangka pengedar ini yakni Dedi Irawan, 27 tahun warga penampaan. Kini tersangka bersama barang bukti dan 4 paket sabu-sabu tersebut serta 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam BL5216BC diamankan di Mapol Res guna penyelidikan lebih lanjut. Darlun kalangan dealer mobil di Aceh meminta DPRA untuk melanjutkan pembahasan dan mengesahkan perubahan tarif biaya-biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang baru yang telah diajukan eksekutif dua bulan lalu. Hingga kini pembahasan lanjutan belum dilakukan. Kepala cabang PT Astra Aceh Eko Wahono mengatakan permintaan ini dimaksudkan agar tarif BBNKB untuk mobil baru di Aceh sama besarnya dengan Sumatera Utara yakni 10 persen sehingga harga beli mobil di Aceh bisa bersaing dengan harga di Medan. Tarif BBNKB mobil baru di Aceh yang mencapai 13 persen, kata Eko, menjadi hambatan bagi dealer mobil di Aceh untuk merebut pangsa pasar penjualan mobil baru, baik secara kontan maupun kredit. Hal tersebut disebabkan biaya BBNKB mobil baru di Aceh jadi lebih tinggi dari di Medan. Misalnya untuk mobil Honda Brio, tarif BBNKB di Medan senilai Rp10.200.000, Rp10.200.000, sementara di Aceh Rp13.300.000 per unit, selisih Rp3,1 juta. Rupiah. Akibat dari tarif BBNKB mobil baru di Aceh lebih tinggi dari di Medan, Eko juga mengatakan penjualan mobil baru di Aceh setiap tahunnya cenderung menurun 10 hingga 20 persen. Pada saat tarif BBNKB di Aceh masih 10 persen pada tahun 2013, penjualan mobil baru mencapai 800 unit per tahun, Setelah tarif BBNKB mobil baru dinaikkan pada 2014 menjadi 13 persen, permintaan mobil di Aceh turun menjadi 700 hingga 600 unit per tahun. Darulun usai lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah, PT Penggadaian Sariah, Aceh mencatat transaksi warga yang menggadaikan emas dan kendaraan kembali meningkat. Selama dua hari ini jumlah omset transaksi di bandar Aceh mencapai 1 miliar rupiah lebih. Asisten manajer penjualan PT penggadaian syariah area AC Fauzi Ghazali menyampaikan nasabah telah mulai ramai kembali setelah libur lebaran, transaksi juga meningkat dan perlahan outstanding pembiayaan menunjukkan tren peningkatan yang tajam. Ia mengatakan warga yang menggadaikan emas maupun kendaraan relatif sama. Dikatakannya juga pada hari pertama masuk kerjas, Senin lalu ada 4 unit mobil yang digadaikan oleh nasabah. Sedangkan emas yang digadaikan rata-rata 5 mayam dengan pembiayaan rata-rata 6 juta hingga 7 juta rupiah. Menurutnya banyak warga yang menggadaikan barang setelah Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah karena tahun ajaran baru mulai berjalan seperti untuk kebutuhan sekolah anak serta kebutuhan keperluan di sektor swasta seperti paket tender pemerintah yang juga mulai berjalan. Sementara tren tebus usai Lebaran dikatakan masih ada namun tidak sebesar pada saat sebelum Lebaran. Sebab tren tebus emas puncaknya itu sebelum Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah kemarin. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlon akademisi dari YAIN Zawiyah Cot Langsa, Dr. Amiruddin Yahya mengatakan sejak negara Indonesia merdeka dari penjajah Belanda daerah Aceh sudah empat kali berganti nama. Namun kondisi sosial dan kemasyarakatan belum banyak berubah, padahal Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Amiruddin Yahya mengatakan dulunya provinsi ini bernama Aceh Darussalam, lalu berganti menjadi daerah istimewa Aceh. Pasca reformasi berubah menjadi Nanggroh Aceh Darussalam, dan yang sekarang diubah lagi menjadi provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan pemimpin negeri ini belum menemukan dan masih mencari-cari format terbaik untuk provinsi ini. Norot Amiruddin Yahyap, pemerintah Paton mensyukuri sumber daya alam yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala untuk daerah ini, namun pengelolaan dan pemanfaatannya belum mampu menyejahterakan rakyat Aceh. Sumber daya alam Aceh ini baru akan bermanfaat bagi masyarakat Aceh bila pemimpinnya mampu mengelola dan mengembangkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ia mengatakan dengan sumber daya yang dimiliki Aceh harus lebih progresif baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, agama, hukum, sejarah, dan lainnya. Amiruddin juga mengajak semua pihak dan golongan yang ada di Aceh melupakan semua persoalan yang tidak produktif karena itu dapat menyita pikiran dan tenaga. Mulailah untuk membangun dan tidak terkurung dalam pola pikir statis. Darlun pengusaha makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan di Aceh diharuskan memiliki sertifikat halal seiring disahkannya Kanun Sistem Jaminan Produk Halal yang saat ini masih tahap sosialisasi. Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal, maka akan terancam hukuman maksimal 60 kali campukan. Kepala Bidang Bina Hukum Sariyat Islam Dina Sariyat Islam Aceh, Sukri M. Yusuf, mengatakan... Kanun sistem jaminan produk halal telah disiapkan oleh MPU Aceh serta telah dibahas dan disahkan oleh DPRA tahun 2016. Dalam kanun itu diatur keharusan pemilik usaha di Aceh memiliki sertifikat halal serta sanksi bagi yang melanggar. Sertifikat halal itu akan dikeluarkan oleh Lembaga Penggajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Permusyawaratan Ulama atau LPPOM MPU Aceh setelah dilakukan pemeriksaan oleh auditor. Ia mengatakan dalam kanun itu pemilik usaha makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan yang tidak memiliki sertifikat halal akan terancam hukuman maksimal 60 kali campukan atau denda 600 gram emas. Bagi pelanggar yang non-muslim akan dihadapkan pada hukuman umum dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Selain itu, jelasnya bagi pemilik usaha yang tidak bersertifikat halal, juga akan dikenakan sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha, disegel usaha, izin tidak diperpanjang, dan berbagai sanksi lainnya. Dari Ingisrum Seram di Tanjung Permais, berita pagi di Sirabu 5 Juli 2017. Berita siang Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.